di Jakarta. Umaikan akidah menebarkan sinar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa, ala alihi, wa, ashabihi, wa yamitin, muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Yang pertama dan paling utama kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu yang mana telah memberikan nikmat yang begitu banyak untuk kita semua Termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita untuk belajar Nikmat kita untuk belajar Al-Quran Dan salawat serta salam Marilah kita haturkan pula kepada Rasulullah SAW Dan kepada para sahabah yang telah menemani beliau Yang telah berjuang bersama beliau dan kepada para pengikutnya Pendengar di ummat Muslim yang sholat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kembali memasuki atau membahas pahasan buku dari kitab Tuhfatul Athfal yang mana panduan kita pada kesempatan kali ini yaitu memakai panduan kitab Tuhfatul Athfal yang diterjemahkan oleh beliau Al Ustad Abu Ya'la Kurnaiti ya yang diterjemahkan oleh beliau Al Ustad Abu Ya'la Kurnaiti yang mana uh, judul asli kitab dari yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah karangan atau ditulis oleh pensyarah yaitu Abu Abdittawwab ya Abdul Majid Ar-Rayyash yang mana judul aslinya adalah Irtiqa Tilal ya Liltiqatit Durarut Fadil Atfal yang mana ditulis oleh beliau dan diterjemahkan oleh al-ustad ya al-fadil ustaz Abu Ya'la Al-Kurnedi hafizahullah taala dan diberikan takdim atau kata pengantar oleh beliau Sheikh Abdul Karim LCMA Ya, ya Hafizahullah Ta'ana Kita pada kesempatan Kali ini akan meneruskan Pembahasan masalah Ya Ikhva yang belum kita selesaikan Sepenuhnya Ya, mungkin insya Allah pada kesempatan malam hari ini Kita akan coba selesaikan pembahasan ikhwa ini Ya, yang mana ada beberapa hal Yang patut kita ingat Bahwasannya Ya, membaca ikhwa tidak serta-merta Kita baca dengan seragam Maksudnya bagaimana Kita baca dengan ang semua misalnya Ya, dengan Uh, meratakan semuanya. Semua huruf kita baca ang ya. Jadi ada aturan mainnya di sini ya bagaimana cara membaca ikhwa yang baik dan benar. Pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya ikhwa dari beberapa uh, sudut ya termasuk Uh, kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya apa arti dari bait yang telah diterangkan oleh penulis di sini yaitu kata-kata syift dahsana kamja dan syahsun katsama ya nah, dumtayiban zidfitu kan ta'zlima. Di sini sudah dijelaskan waktu kemarin. Nah. Dan ada beberapa juga yang perlu kita perhatikan bahwasanya ya di sini penulis menyebutkan bahwasanya tanbih catatan ya kita akan sampaikan sekarang bahwasanya karena materi sudah mau selesai ya, bahwasanya tanbih yang perlu kita perhatikan yaitu apa wajib berhati-hati ya wajib berhati-hati ketika ikhfa ya ketika ikhfa terjatuh pada kesalahan-kesalahan berikut. Ya, ada beberapa perihal yang patut kita waspadai ya agar tidak terjadi kesalahan saat pengucapan ikhwa, ya, saat pengucapan ikhwa. Yang pertama, menempelkan ujung lidah. Ya, menempelkan ujung lidah kita pada gigi seri atas, ya, dia ditempelkan ya namun sedikit menjauhinya sehingga ikhwatnya itu nampak nah ini termasuk sebuah ya kesalahan dimana kalau kita mengucapkan ikhwat kita seperti menempelkan ya kita seperti menempelkan padahal hakikat dari ikhwat sendiri adalah dia berada di pertengahan ya antara dia idhar dan antara dia idhom nah maka bagaimana contoh-contoh yang mungkin kurang tepat ya maka kita Uh, yang nomor satu tadi misalnya Kita contohkan di satu contoh di buku Ya misalnya kita ambil contoh yang bagian uh, Bagian ya amalan duna misalnya Ya amalan duna nah, Kita coba uh, contohkan beberapa kesalahan yang mungkin terjadi gitu Di pada diri kita Ya Bacanya, ya cara membaca yang e, di sini dijelaskan maksudnya menempelkan ujung lisan kita pada gigi nah seperti ini. Amalan, amalan, amalan, amalan sehingga e, menyulitkan ya terutama menyulitkan. Padahal dia berada di pertengahan, bukan ditempelkan pada gigi seri atas ya bukan ditempelkan ya gigi seri atas. Nah, dengan cara menjauhinya ya sedikit menjauhi dari gigi seri atas ya padahal normalnya ya seperti biasa ya tidak perlunya ditempelkan tapi memang ikhfa adalah e, kita lidah kita itu seperti mau menuju ya mau menuju kepada huruf yang ingin kita ucapkan contohnya ya amalan amalan duna Amalan duna nah, kalau ditempelkan amalan amalan nah, itu sangat-sangat uh, ya uh, kadang menyulitkan kita. Nah yang kedua mengisbahkan isbah kan. nah, isba itu artinya adalah penuh ya atau kenyang ya. Bahasa Arabnya itu isbah, itu kenyang Atau penuh harokat-harokat sebelum nun yang diifakkan Agar tidak melahirkan huruf-huruf yang sejenis bagi harokat nah, Jadi mengisbahkan harokat ini termasuk ya kesalahan-kesalahan ya Yaitu apa contohnya? Misalnya ketika kita membaca minkum Mingkun Ya, Mingkum kita baca dengan cara mengisbakkan Untuk menampakkan senampak-nampaknya Mi-nya kita berlebihan terkadang ya Kita kadang berlebihan menampakkan mi Contohnya berarti Mingkum Mingkum nah, Seperti itu, itu namanya mengisbakkan, memenuhkan ya, Memenuhkan menurut kita dengan bacaan mi Ya memenuhi bacaan uh, mulut kita dengan mi mingkum nah, tidak langsung harusnya langsung ya ketika nun mati bertemu dengan kaf langsung kita mingkum mingkum jangan sampai kita seret ming nah, ya ini patut kita waspada yang seperti ini contoh lagi kuntum ya kuntum Nah, kita tidak langsung mengihfakan, tapi kita menambahkan wawu di dalamnya, diseret. Kuu kuu ya. Ini namanya diisbakkan yang seperti ini. Kita penuhi ya harakat dhamma di dalamnya. Kuu kuntum. Ah, padahal langsung saja kita ucapkan kuntum. Nah, padahal ya ini yang kadang sering terjadi ya, kadang sering terjadi kalau uh, bacanya kurang lancar. Ya ini sering terjadi yang seperti ini. Ya qutum ada ya mendahulukan kaf dengan wawu. Nah, selanjutnya di sini contohkan pula ankum. Nah, ini memanjangkan a-nya ya, memanjangkan ain ya. Contohnya a ya a a aikum nah, dipenuhkan ainya difathahkan tapi fathahnya berle berlebihan maka bagaimana yang pertengahan maka yang pertengahan yang baik adalah langsung kita baca ya tanpa harus memanjangkan bagian yang sebelum nun jadi ma'isbakan harakat-harakat sebelum nun berarti memanjangkan atau memenuhi nah, Karena mungkin kurang mantap gitu mingkum jadi mingkum Mingkum kuntum, ah gitu ya. Pada langsung saja kuntum yang langsung ke harokat nun dan ta. Pendengarah di Muslim yang Insyaallah diwarahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tanbi catatan yang dimaksud di sini oleh penulis yang pertama tadi menempelkan ujung lidah kita pada gigi seri atas, ya, ditempelkan atau menjauhi sedikit saja. Nah, itu nanti akan uh, ikhfa-nya akan benar-benar tampak ya, akan benar-benar tampak. Sehingga ikhfa yang tadinya samar malah jadi tampak gitu maksudnya. Ya, ikhfa-nya tadinya samar jadi tampak. Misalnya ketah misalnya tadi ya, manta. Nah, itu bukan samar lagi. Bukan samar lagi, tapi apa langsung seperti tak Mang mangta. Nah, ya. Ini yang sering ada terjadi itu yang nomor satu ini malahan ya karena tadi ya ikhwatnya tampak ya ditempelkan atau malah e, tidak nampak sekali. Maka kita pertengahan antara idrom masuk ya dimasukkan antara idhar nah, jangan sampai juga manta manta ya manta. Ah ini terlalu idhar ya dia terlalu diidharkan ditampakkan manta ya misalnya di sini dicontohkan. Amalan duna kita malah bacanya gimana? Amalan duna. Nah ini idhar ini ya. Walaupun uh, setelahnya hurufnya dal, gitu ya. Uh, misalnya nih, misalnya ada yang ditanya ini hukumnya apa? Ikhfa. Terus dipraktikkan amalan duna. Nah, itu berarti apa? Uh, kurang faham dengan masalah ikhfa, ya. Karena dia menerapkan malah idhar. Berdengar radio Muslimin, Insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Kita coba lanjutkan. Ya, tadi sudah saya sampaikan masalah tanzih nah, praktek. Ya, nah, kemarin ada yang perlu kita sampaikan. Ya, bahasanya dikata nafsat darotum. Ya, nafsat darotum. Nah, di situ benar, memang seperti itu. Ya, khutnya itu di surat Al-Baqarah. Ya di surat al-baqarah. Nah, nafza fadratum. Ya, kenapa dia tidak ya ketika di kata-kata fadda itu tidak menjadi ya, tidak menjadi mat lazim mustaqal kilmi yang bisa kita lihat biasanya ya faiza jaatit. Ah, di situ ada mat tabi'i. Ya, bertemu dengan apa? dengan mim yang bertas bertas dia ya. faiza jaatit. Almatul nah, itu termasuk apa? Termasuk matlazim kalimah mustakal. Nah, kalau itu dalam satu kata. Nah, kalau ini beda kata, ternyata tidak teranggap. Ya, fadaroqum itu asal katanya dari fa plus ya uh, alif lam uh, plus apa? Adaro, ya adaro nah, di situ ada adaro, ya. Nah, nah jadi kalau beda kata memang tidak diterapkan demikian. Berada di musim yang shalat diramati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita lanjutkan ya mas ya. Kita akan coba praktik yang tiga ke bawah ya atau mungkin kita uh, dari nafsun zakiyah. Zakiya. Nah, ya kita coba praktekkan terlebih dahulu dan diperhatikan ya bagi teman-teman pendengar yang menyimak. Bagaimana bentuk-bentuk lidah, bentuk-bentuk makorid, ya makorlarnya huruf, teman-teman bisa cari gitu ya di internet, ya di browsing, ya dimanapun, ya dicari uh, gambar makoridul huruf, ya agar apa? Agar kita tahu bagaimana bentuk mulut kita saat mengucapkan, ya apa yang huruf-huruf uh, yang ada, ya agar mudah, ya. Ketika mulut kita sama dengan yang ada di gambar, insya Allah ya bacaan kita akan baik ya. Nah, sekarang kita coba praktekan di uh, Nafsan Zakia ya. Kembali kita sudah uh, sampai ya kalimat al Nah, ya kita coba praktekan kak. Kita mulai dari yang kanan terlebih dahulu. Naf ya di situ perhatikan ada nun ada fa ya nah, itu apa jangan naf ya jangan naf nah, jangan nafsan gitu ya <laughs> jangan nafsan tapi naf ya fa nya dikeluarkan dari perut bibir nah kita coba ya nafsan zakiyah coba nafsan zakiyah eh okay, masya allah bagus ya Nah, maka baca zainnya ya jangan naf nafsang nafsang. Ya, kita coba berusaha untuk membacanya dengan pertengahan ya, berbeda dengan kalau mecat dengan kaf gitu ya. Nah, jadi uh, tidak sama antar satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, terus kita coba ya. Fa'il fa'il zalaltum. Coba Fa inzalaltum. Nah, anzal anzal. Nah. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Sekarang fa. Nah, karena fa ini tempat makhrajnya ada di bagian bibir kita. Ya, ada di bagian bibir kita. Tepatnya cara mengucapkannya itu adalah apa? Menempelkan perut Ya, perut bibir perut bibir tuh maksudnya apa ya lidah uh, kalau lidah bibir bagian dalam ya bibir bagian dalam jangan bagian luar kalau bagian luar tuh kayak uh, kayak digigit ya jadi bagian dalam misalnya ini uh, bibir kita misalnya ya ini mulut gitu ya mulut begini ini bibir ya terus ini gigi misalnya uh, gigi maka yang ditempelkan bukan depannya uh, perut itu bagian dalam ya perut bagian dalam. Misalnya ini perutnya. Nah, maka ditempelkan di sini naf ya naf nah, di sini. Naf ya, rada dimasukkan, rada nafukan ke atas. Ya, bukan semata-mata cuma naf, ya, naf, naf, apalagi naf kayak di apa di istilahnya di tiup bukan, tapi apa? dengan cara ya menempelkan ujung ya lidah uh, gigi seri kita ya dengan apa dengan perut bagian dalam ya pada bibir kita tapi jangan terlalu dalam mas nanti kegigit gitu ya. dan susah gitu ya bukan terlalu dalam tapi ya di pucoknya saja ya, sedikit ke ke pucok tapi jangan terlalu ke bawah ya nah nah ketika ifa bagaimana maka konsekuensinya ketika ifa ini sedikit naik nanti misalnya ini gigi ya gigi kita maka ini akan sedikit naik nafa misalnya uh, nafa fa nafa fa nah, jadi sebelum nempel dia naik dulu nafa fa ah gitu ya, bukan uh, langsung ditempelkan nafa nah, ini sul sulit nanti ya susah nah kita coba ya praktekkan ya teorinya seperti itu insyaallah prakteknya kalau kita berusaha, insyaAllah mudah. Nam, ya kita coba ya. Nafsal fadharatum. <tutup> coba. Nafsal fadharatum. <tutup> nah. Wa infatakum. Wa infatakum. Nam. Yufiqo. Yufiqo. Ya, yufiko, yufiko. Nah, ya, nah, itu adalah cara pengucapan untuk bagian fa. Nah, terus, gimana kalau biar kita tahu bibir kita angkat atau enggak? Nah, mungkin ngaca gitu ya, masya Allah. Sekarang ngaca sambil belajar tahsin gitu ya, sambil belajar membaca Al-Quran. Tak masalah gitu ya untuk mengoreksi diri kita dan lebih baik lagi. Kalau ada guru ya yang mampu mengoreksi kita secara langsung, ya. walaupun memang e, gerak bibir ini termasuk perkara yang longgar, gitu ya gerak lidah kita atau bibir e, bibir kita ya terutama ya itu adalah gerak e, atau permasalahan yang longgar, ya. misalnya e, apa e, beberapa perkara yang memang di situ ada kelonggaran dalam pengucapan, ya tidak masalah, gitu ya tidak masalah. Nah. Walaupun tidak semuanya ditolerir gitu ya Tapi ada beberapa yang tidak tidak dipermasalahkan Yang selanjutnya kita akan membaca yang tanwin bertemu dengan ta Nah kalau kita perhatikan tanwin uh, ta ya Makrut ta itu kita bisa lihat ya Misalnya ini ada gigi kita bentuknya seperti ini misalnya nah, Ta itu di sini ya di ujung uh, Apa di bagian semacam apa ya gusi lah ya ta ta di ya, di pangkal gigi seri atas nah, gitu itu ta tapi rada ke atas sedikit nah itu bagian ta ya ta ta nah, seperti itu nah, maka bagaimana cara membacanya ya, maka kita ya mau menuju ke situ tapi ingat jangan ditempel ya kalau ditempel nanti tadi ya ikhfa yang seharusnya samar malah menjadi nam nampak enggak jadi ikhfa lagi ya jadinya idhar ya jadinya idhar contohnya nafsanta nafsanta nah, itu ditempelkan gara-gara ditempelkan sehingga menjadi idhar nah kita coba ya praktek jannatil tajri jannatin tajri tajiri. Jannatin tajiri. insyaallah sudah bagus terus ya Wain tubatum, wain tubatum. Nah, kuntum, kuntum. Nah, ini kurang kurang sama sedikit mas. Kuntum, kuntum. Nah Masih sama kaf ini ya. Kuntum, nah, coba kayak ya nggak apa-apa gitu ya nggak apa-apa nah, sedikit semi sedikit gitu ya kita pelajarinya nah sekarang kita uh, tanwin bertemu dengan bok nah, ini Bo. yang rada ini ya mas <laughs> ya ada sulit gitu ya ada yang bok ya nah, bok ini keistimewaannya dia mempunyai sifat istitola yang pertama sifat istitola yang dia istimewa nggak ada huruf lain yang punya kecuali bok Terus ada juga uh, sifat yang mana huruf lain itu ada, contohnya sifat istiakla, contohnya ngangkat. Istiakla itu mengangkatnya suara ya ke langit-langit lidah kita tu diangkat ke langit-langit. Ya. Jadi misalnya ini bagian rongga atas mulut gitu ya nah, kita naikkan pangkal pangkal lidah kita uh, ya ke atas. Nah selanjutnya depan kita persis seperti kita uh, ditempelkan biasa saja ya, ditempelkan biasa saja enggak enggak perlu ditekan. Ya enggak usah perlu ditekan. Jangan ditekan bagian depannya. Nanti kalau ditekan bagian depan khawatirnya nanti sama dengan da. Ya, do. Do kadang ditekan depannya. Do. Do ini ditempelkan ya, depannya ditempelkan di ditekan. Do, do, do. Kalau mungkin kalau bo enggak terlalu ketahuan. Da, do, da nanti kalau kasroh ti ti ti, lebih ketahuan lagi kalau trauma, tuh <gifat> ya itu lebih ketahuan. biasanya trauma itu paling ketahuan. terus uh, fatalnya lagi kalau disukun, nah, fatalnya lagi kalau disukun. kalau kita ujungnya yang tempelkan, ujung lidah kita tempelkan, maka jadinya adalah seperti kol, -kol lah nanti, tuh ti tuh aduh, nah, kan? Nah, ini gara-gara apa? gara-gara ujung lidah kita yang nempel ya ditekan gitu ya bukan ditempel. Nah, maka kaidahnya kita menempelkan ya langit-langit kita ditaruh di atas. Nah, gigi bagian eh uh, bagian gigi geraham kita bagian belakang ini ya. Ini misalnya ada giginya bentuknya seperti ini. Nah, ini ditempelkan di salah satu ya. Misalnya nih ya misalnya uh, kita mengucapkan bo terserah yang mau ditempelkan salah satu atau dua-duanya. Itu boleh. Ya, enaknya yang mana silakan Ya, enaknya yang mana silakan Bagaimana caranya kita misalnya mengucapkan adalah seperti ini. Bo, bo, bo, bo. Nah, itu pangkal lidah kita itu nempel di salah satu gigi geraham atas. Ya, bo, bo, boi, bu. Nah, apa yang dimaksud dengan istitolah di sini? Ya, apa yang dimaksud dengan istitolah di sini? Maka istitolah itu bisa kita lihat ketika dia sukun. Nah, ini paling nampak di Al-Fatihah ada enggak, Mas? Ada. Ya, di bagian terakhir. Itu namanya sifat istitolah. Ya, sifat istitolah. Bergesernya lidah kita sedikit ke depan. Nah, itu istitolah. Nah, bagaimana mengucapkannya? Ya, misalnya ini bagian ujung ya, maka kita ucapkan Al, al, ya, albo, albo, nah, geser tidak kita. Tidak serta merta kita langsung mengucapkan atul, atul, atul. Bukan, tapi ada yang digeser albo, albo. Nah, bukan atul, nah, bukan. Tapi albo. Al Nah, itu namanya sifat isti'la. Yang lain semua huruf lain enggak ada kecuali ini, ba ini. Maka uh, dia uh, sedikit perlu treatment khusus kalau belajar do itu ya. Tidak uh, tidak mudah untuk belajar do tapi lama-lama kalau kita praktekkan insyaallah bisa. Nah, dan ba itu punya sifat namanya selain isti'la adalah itba Inilah yang menjaga dia agar tetap apa? tebal ketika diucapkan secara ikhwa Diucapkan secara uh, yang lainnya, ya itu dia tetap tebal, ya dalam kondisi apapun. Bo, boy, bu, el, el. yang el itu adalah tadi, ya bagian isti-istitola. Nah, kita coba praktekan, ya praktekan yang bagian bo. Nah, di sini tebal, ya berarti kita ingat bo di sini berarti kita harus membaca dengan dengan tebal. Nah, kita coba ya praktekan musfiratun ya musfiratun bahi coba musfiratun bahi nah, hati-hati Mas di sini ada mim ketemu sin nah, jangan malah sin kita jadi tebal juga iya <laughs> toh mus mus bagaimana bacanya tipis ya mus ya mus Musfira tu Cepat mas. Musfira tu bahikah? Nah, ya, aspek yang paling penting untuk kita membaca Al-Quran biasanya yang paling banyak dinilai itu adalah kalau sudah bisa makrot, kini ya, kalau sudah bisa makrot, bisa sifat kita baharipis biasanya mas. Nah, itu aspek yang paling banyak dinilai setelah uh, belajar makrot itu adalah tebal tipis mungkin orang sudah ahli makrotnya gitu ya tapi tebal tipis itu nanti bakal sering kesleo gitu mas di sini ya maksudnya sering apa sering keliru di situ nah, maka untuk pembelajar Al-Quran uh, setelah belajar apa uh, makrot dan belajar sifatul huruf yang patut kita perhatikan adalah tebal tipis ketika kita membaca nah, itu kuncinya di al jauh sebenarnya gitu ya di al jauh pembacaan a i u kita nah, gitu ya uh, bagaimana menerapkan huruf yang tipis bagaimana menerapkan huruf yang tebal nah kita coba lanjutkan yang sampingnya ya coba kita uh, lanjutkan milbinlin coba milbinlin milbinlin min ah. Melbud Melbud ah. Melbud Melbud dud mau okey naam ya rada aneh gitu ya. Kok ya? <laughs> Rasanya aneh di lidah gitu ya. Ya seperti itu ya. Untuk belajar tahsin memang uh, rasa untuk awal belajar itu ya testimoni dari beberapa teman-teman, "Mas kok aneh sekali ketika membaca Al-Qur'an kok seperti ini?" gitu ya. Tapi memang itu tahapannya gitu ya, tahapan dalam membaca atau memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Ya bayangkan mungkin kita dulu membaca Al-Qur'an dengan ya sebisa kita, seadanya kita ya. Itu mungkin selama apa? Misalnya kita bisa baca Quran umur 9 tahun, misalnya gitu ya. Terus kita uh, sampai sekarang misalnya umur 20 tahun, berarti kita sudah membaca selama 10 tahun gitu ya. Selama 10 tahun dengan keadaan apa adanya. Ya, dengan apa adanya. Nah, um, Ya, maka uh, kita perbaiki ya, perbaiki ulang, diromba gitu ya istilahnya diromba. Ya, ndak apa-apa ya, ndak masalah ya. Kalau memang uh, pengin bisa, maka ya harus berusaha sekuat tenaga. Ya, yang selanjutnya kita akan membaca bagian yang zol. Nah, ini zol juga, nanti ya Mas ya, huruf tebal juga ya. Nah, kita diawali dengan huruf tebal yang short di situ, diakhiri huruf tebal-tebal juga di tengah ada selingan tok gitu ya diselingi tok nah, sekarang zol bagaimana pengucapan zol yang baik ya zol itu letaknya kalau kita perhatikan di buku-buku zol itu selalu disandingkan dengan za sa ya dibandingkan dengan za dan sa nah, maka kita cara membacanya agar lebih mudah cara kita membaca maka kita coba dulu s ya sa za wa ah tapi jangan ditempelkan ya jangan do ya nanti kayak sama ba itu bedanya apa gitu kan nah, misalnya yang sulit itu apa alam nasrah lakasadrak wa wadna anka wizrak terus allazi au O, bo, zo, campur di situ ya. Ada yang campur di situ. Nah, kalau kalau bingung ya, gimana? Ya diantem aja. <tuk> Angko nah, dodo, itu ya. Padahal cara membacanya itu itu berbeda, ya. Tadi ya cara membaca belajarnya ya bagi teman-teman semua. Coba praktekan bagaimana ZA dan sa itu terucap. Ya, z dan z itu terucap bagaimana, Mas? Kalau misalnya z-nya nggak bisa gimana? Ya, Bismillah. Mudah-mudahan yang ZA itu bisa, gitu ya, Mas? Kalau z sama za nya nggak bisa gimana? Wah, ini repot, ya. Ini repot harus nyari ulang, gitu ya. Coba cari guru. Benarkan dulu z-nya, za nya baru ke z. Ya, jangan langsung dihantam ke z. Ya. Kebanyakan kita mungkin uh, salahnya belajar itu langsung ke huruf-huruf yang sulit gitu ya jadi kalau saya ngajar itu yang saya ajarkan adalah huruf-huruf yang mudah yang tebal-tebal itu -tebal nanti nah yang tebal-tebal nanti ya untuk lebih semangat kita belajarnya nah, maka tadi ya the wall ya wall bedanya cuma kalau wall itu belakangnya diangkat persis dengan the bagian depannya belakangnya itu diangkat bedanya cuma di situ ya untuk masalah bentuk lidahnya. Ya nanti kalau sifat memang sangat sangat-sangat berbeda. Karena memang yang memba yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya adalah sifatul huruf. Ya orang tuh bisa beda ya entah itu karena makhraj tadi bentuknya itu dan juga sifat-sifat-sifatnya. Nah, kita coba ya. Au <tik> ya, qaumun, <tik> zalamu. Coba kaum zalimu man waliiman man dhulima nah ya seperti itu ya masyaallah ya kita sudah praktek semua bagian ikhfa ya ada 15 huruf ya semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan ikhwa-ikhwa yang sudah kita dapatkan, ya. Nah, maka pelan-pelan memperbaiki bacaan Al-Quran itu bukan dengan apa hanya doa sehari bisa jadi. Nah, itu sesuatu yang sepertinya mustahil, sulit sekali. Ya sehari jadi uh, baik bacaannya, ya itu tidak seperti itu. Tapi dengan riyadhoh, dengan olahraga lidah gitu ya istilahnya bendino tiap hari kita harus latihan ya kita harus latihan ya kalau semisalnya masih bingung ya dicari guru di sekitar yang bisa mengajarkan tahsinul Quran ya karena manfaatnya sangat banyak kalau kita belajar tahsin ya sangatnya manfaatnya sangatlah sangatlah banyaknya Nah ya sampai di sini dulu ternyata uh, kita belum sampai pada halaman 12 ya untuk menjelaskan hukum sukun dan tanwin ya nah, di sini Ikhwaq di sini juga disebut ikhwaq hakiki karena tadi ada ikhwaq syafawi, ya. Terus ditandai dalam musaf dengan mengosongkan nun dari tanda sukun dan pada tanwin ditulis dengan mutata'bihin, sebagaimana yang kita lihat mutata'bihin itu ada tumpuk dua, gitu ya. Mutata'bihin itu tanwin yang ditumpuk gitu ya. Ya misalnya nafsan. Nah, itu kan tanwinnya ditompok ya atas bawah mutatabi'an. Yauma idzin juga seperti itu. Bom juga ditompok bukan dilengkungkan ke atas ya ditompok. Sebab ikhfa ini adalah pertengahan huruf-hurufnya pada ya makhraj yang terkait yaitu apa maksudnya kalau idhar itu biasanya terletak jauh sekali ya ain, ha, ha, ha, a ya huruf-huruf al-haq Nah itu adalah huruf-huruf idhar ya, Sedangkan Guna Guna ya, itu huruf-hurufnya Ada beberapa ya Yang mana paling banyak adalah huruf-huruf Ikhva ini yang dia terletak Di pertengahannya tempat Keluar huruf-huruf tersebut Maka cara membaca ikhva tadi sudah kita Sebutkan bahwasanya Dia itu tidak diucapkan Dengan cara idhar dan Tidak sepenuhnya pula diucapkan Dengan ee, cara menggun Mudah-mudahan itu apa pada urutun mengambil hukum yang pertengahan. Ia tidak jauh seperti jauhnya huruf idhar sehingga diidharkan dan tidak dekat seperti dekatnya huruf-huruf idhom Karena huruf idhom itu di, didekatkan, ya, didekatkan, dimasukkan secara langsung. Nah, ya itu saja pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat masalah ikhfa insyaallah ke depan Ya kita akan membahas tentang hukum-hukum Nun dan Mim yang pertashdid selanjutnya di bait yang ke-17. Insyaallah taala. Ya, mudah yang mudah-mudahnya sedikitnya bermanfaat untuk kita lebih kurangnya mohon maaf. Ya subhanakalbihamdika. Sholala ilah antaslawurka watublik. Kita akan lanjutkan di sesi kedua yaitu sesi praktik dan tanya jawab. Wallahu taala alam bi Baik Sobat Muslim, berapa mendengar setiap Radio Muslim, di manapun sahabat Muslim berada Alhamdulillah, kita telah bersama-sama menyimak materi atau pembelajaran yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Kak Hirbiya Fiduallahu Ta'ala Yang masih dalam pembahasan bab ikhfa pada halaman yang ke-10 dan insya Allah selepas ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan juga sesi praktik kembali Wira ingatkan kepada sahabat Muslim semua bagi sahabat Muslim yang ingin berinteraktif secara langsung melalui telepon ataupun ingin mengirimkan pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 082327275333 kami masih menunggu pertanyaan yang datang dari sahabat Muslim semua. Untuk itu kita, kita akan ambil jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Jogjakarta. Memperdekakan lagi dah menabarkan sena. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Barangsiapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasai disahkkan oleh Sheikh Al Albani. Yuk salurkan donasi Anda Untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Georgia Melalui transfer BNI Syariah Dengan kode 427 Di nomor rekening 7755 33 1193 Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Affari Konfirmasi via WhatsApp atau SMS Ke nomor 0852 9334 0852 88887 dengan format nama pagar kota pagar nominal atau donasi dapat langsung disalurkan ke studio radio muslim Jogja yang beralamatkan di kompleks masjid al-hasanah Terbang Yogyakarta Radio Muslim Yogyakarta Bacaan aqidah, mendebarkan sunnah. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Muslim, para pendengar setia Radio Muslim kembali lagi bersama kami uh, di kajian atau cara belajar uh, Tasin Al Quran bersama Kak Herbie, yafitullohulohu taala. Dan alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh beliau, Kak Herbie, yafitullohulohu Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan masuk sesi selanjutnya yaitu sisi praktik dan juga sisi tanya jawab. Kembali wir mengingatkan bahwa bagi sahabat muslim semua yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 082327275333. Baik, Kak, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali Kak ya untuk praktik ya, surat Atorik ya kak? Iya, Insya Allah kita akan melanjutkan pada surat Atorik. Ya, kemarin kita uh, sudah sampai ayat ke berapa ini Pak? Tujuh mungkin ya? Tujuh kemarin. Tujuh ya. Nah, kita coba mungkin uh, mulai dari ayat 7 tadi ya, atau atau kita ulangi aja gitu ya. Kita coba ulangi ya, dari awal. Nama ya, saya baca ya nanti. Uh, satu ya satu ayat satu ayat nah, nanti coba uh, dipraktikan gitu ya dipraktikan nah, bagi sobat muslim yang uh, mau telepon interaktif Silahkan untuk uh, menghubungi nomor yang terkait ya dan mempraktikkan bacaan di surat At-Tariq ya mau hafalan boleh ya mau lewat Al-Qur'an juga boleh ya nah kita coba praktikan A'udzu billahi minasy rajim. Coba kah? A'udzu billahi rajim. Nah ha, ini diperhatikannya ya himinasy. jangan himinau ah tapi himinasy. Ah coba ulangi kah? Aku berdoa kepada Allah oh, dari syaitan yang berkuasa. Masih sheetnya, ya, poknya ah, jangan terlalu panjang. Nah, kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, temponya kalau bisa sama enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, gitu bagus. Wassama'i wath-thariq was samai wa tariq tariq was samai wa tariq ha wa ma adraka nah, ada Al-Qualah, kol ya. Wa ma ad-raka ma't-tariqo. Wa ma ad-raka ma't-tariqo. ya. Tadi detailnya belum sempurna, ya. Al-Qualahnya. Kol Al-Najmu-Sakib. <Sessizuk> najmu sakib <Sessizuk> In kullu nafsin lemma alaiha hafidh In kullu Nah, Fieldnya itu nggak boleh dikolokolakan ya. <Susik> Terus maunya ya. jangan terlalu panjang ya. Kita dua harokat di sini ya. Ingkulu nafsil lama lama lama cukup diayunkan saja ya dua harokat. Ya, itu seperti diayunkan saja enggak perlu kita terlalu panjang lam ma alai... nah, itu terlalu panjang diayunkan, di apa, diayunkan saja lam alaiha ha alaiha ha nah, itu diayunkan ya coba kita praktikkan in kullu nafsin lam ma alaiha hafiz In kullu Inkul nafsilamma'aliha pafiz. Okay, masyaAllah ya, voknya sudah enggak lepas gitu ah. ya. <laughs> Fal yauduril insanu mima khuliqo. Fal yanduril insanu mima khuliqo. خلق مما ادافق خلق مما ادافق يخرج من بين الصلب والتراب يخرج من di situ ada ikhlas ya coba ulangi Ya aku rujuk. Nah, ya aku. Jangan ada kol-kolahnya. Kuala ya rujuk. Ya rujuk mim bainil sulbi wataraib. Okay, nah am ya. ya. Tadi tasbihnya belum terlalu muncul. Mim bainil. Nah ini memang uh, butuh uh, khusus itu ya untuk belajar yang seperti itu. Nah kita lanjutkan. Innu ala rajahe laqadir. Innu ala rajahe laqadir. Nah, panjang pendeknya mas. Innu ala rajahe laqadir. Innu ala rajahe laqadir. Yahuma tublas sarair. Yahuma tublas sarair. Nah, jangan ditebalkan ya mas, jangan iru. Iru. Nah, ir. Ir. Tapi sarair. gitu aja, jangan ir. Nah, karena sebelumnya kasrah maka cara membacanya bukan tafkim tapi tarki tipis. Nah, amnya kita lanjutkan fama min... nah, ini kita belajar ikhfa yang menerapkan ikfa fama lahum min quwwatin wa quwatin... nah di situ enggak perlu kita panjangkan itu tasdid ulangi fama min quwwatin wa nah pelan-pelan di tiu tiu ah tiu. di situ ada ghunnah ditekan sebentar coba hmm. ulangi fama min quwwatin wa nah ya was sama'i Wasa mai dati raja. Antanya dua harokat ya. Wasa mai dati raja. Wasa mai dati raja. Wal-arbidaat salat. Wal-arbidaat salat. Nah, ini sed. Nah, ini ada dal, ada ain. Ya, suatu saat ya, mungkin pertemuan untuk datang ya kita akan sampaikan bagaimana cara mudah atau kaidah berhenti dalam membaca Al-Quran. Ya, karena ini kadang banyak dari kita yang keliru. Kalau mau berhenti, asal berhenti gitu ya. Lumber nanti ya. Kalau asal berhenti, ya, ada kaidahnya untuk berhenti itu bagaimana? Uh, baik sebentar Kak. kita oh, oh, akan kembali mengingatkan kepada sobat muslim semua Bahwa pada kesempatan kali ini kita sedang dalam sesi tanya jawab Atau sesi praktik dari belajar tahsin Al-Quran Dan kembali Wira ingatkan atau himbau kepada sobat muslim semua Yang memiliki pertanyaan atau ingin berinteraktif secara langsung Ingin menyatur hafalan atau membaca Al-Quran Bisa menelpon di nomor 0823 2727 5333. Berkesempatan malam hari ini akan dibersamai oleh Kak Herbi Hafidhulloh. Baik kita lanjut kembali Kak. Nah, kita lanjutkan kembali di ayat ke 13 belas. Innu ala eh, Innu laqul falsul. Cuba. Inna hulaqul fasul. Ini kan perlu kaedah ya kalau mau berhenti. Apakah bacaannya fasel? Ah, nah, itu ya. Ada inya malah jadinya itu ya, ataukah bagaimana nanti? Ya Insya Allah kita sampaikan di pertemuan mendatang Insya Allah. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kayda Innahum yakiduna kayda Wa akidu kayda Wa akidu kayda Famahhinil kafirina amhilhum ruwaidah Fama hilil kafirina am hilhum ruwaidah Am hilhumnya jangan kayak berhenti-berhenti ya mas ya uh, <laughs> Coba ulangi mas. mas Fama hilil kafirina am hilhum ruwaidah InsyaAllah ya sudah bagus ya insyaAllah InsyaAllah kita uh, Baik hmm. kak ini ada satu pertanyaan Iya nah, silakan. Datang dari sobat muslim kita ini sir Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya untuk contoh yang ini Kak, ini beliau mengirimkan gambar bisa dilihat Kak? Sebentar. Ada tulisan musfiratun dahika. Nah, ha? ha? kenal. Uh, di sini huruf takmar butoh di sini dibaca hamzah atau tidak saat ikhfa' kan, ya, Dibaca hamzah hamz, hamz atau tidak saat ikhfa'. Nah, kan. ha, ya apakah tak marbutah itu dibaca hamas atau ha tidak ha ya itu dibaca dengan hamas ha ya jadi sama kaidahnya dengan tak uh, biasa ya ta maftuha ya itu sama namun dia berbeda ketika dia di akhir ya ketika di akhir ya musfiratu yatbahika ya ada ada hamasnya ya ada hamasnya tapi Sekali lagi ini berbeda ketika dia berada di akhir. Misalnya kita ingin waqafkan di kalimat musfirahnya maka kita enggak boleh meniru apa e, kaidah huruf ta kalau berhenti nah, tapi beralih kepada huruf H, ya musfirah ya bukan malah menjadi musfirot ya ini berbeda kalau antara Ya tadi ya antara uh, ikhwa di sini di sini tetap pakai apa? Pakai namanya uh, hukum hams. Karena sejatinya tak makruh dengan tak marfuto. Ya itu adalah sama, hanya bentuknya dan dari ada pengecualian beberapa yang uh, apa? Yang ketika dia diakhir. Ya yang ketika dia di akhir. Cara pengucapannya pun sama, makrotnya pun sama. Ya makrotnya pun. Sama nah, gitu, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab Jadi ada kesimpulannya Baik, syukran kak Juzakullah Khairan Atas jawaban dari Mungkin pertanyaan yang masuk pada kesempatan Malam hari ini kak Dan uh -huh. baik, melihat waktu yang Telah menunjukkan Pukul 21.00 Marilah kita simak sedikit kesimpulan Sebagai penutup kak pada kesempatan Malam hari ini, nah, ya, Kesimpulan pada Pertemuan kali ini ya kita coba perhatikan bacaan ikhfa kita di rumah masing-masing ya nah, apakah ikhfa kita sudah uh, dibaca dengan baik atau belum ataukah masih sama antara satu huruf dengan huruf yang lainnya ya kita patut perhatikan panbi tadi catatan ya kadang ada orang yang membaca ikhfa itu seperti membaca idhar ya membaca idhar contohnya contohnya misalnya anta anta nah, itu diidharkan karena ditempelkan pada huruf tersebut ya anta nah, uh, yang baik bagaimana anta dia di di pertengahan terus yang kedua jangan diisbarkan atau dipenuhkan tadi ya misalnya tadi adalah kuntum jangan malah memanjangkan kunya Kuntum, kuntum, nah, ini termasuk ya kalau di sini dikatakan bahwasanya tergolong bacaan yang yang buruk. Maka eh, bagaimana agar kita terhindar dari kesalahan? kesalahan kesalahan tersebut ya wajib kita untuk belajar ya terus menerus ya untuk eh, cara membaca. Al-Qur'an. Insyaallah sudah sangat banyak ya guru-guru yang tersedia apalagi di ya di Jogja ya. Di Jogja sangat banyak sekali guru-guru tahsin ya dimanfaatkan eh, sebaik mungkin untuk belajar agar kita cara membaca Al-Qur'annya itu menjadi lebih baik ya. Karena istilahnya Al-Qur'an itu ya kalau bisa kita baca tiap hari gitu ya. Kalau kita bisa baca tiap hari, ya Usman bin Affan, Rasulullah anhum pernah menasihatkan, ya bahwasanya andaikan hati kita ini bersih, maka uh, kita enggak akan kenyang, ya, enggak akan ishbat tadi, enggak akan kenyang dengan apa membaca Al-Quran. Nah, maka dari itu, ya selain kita membaca Al-Quran, maka kita juga harus perhatikan kaedah-kaedah membaca Al-Quran. Ya, apalagi ya khususnya bagi yang ingin menghafalkan Al-Qur'an maka wajib belajar tahsin terlebih dahulu. Karena apa? Karena nanti kalau semisalnya cara membacanya keliru, kurang tepat atau misalnya bacaannya yang penting hafal, nah, nanti dikhawatirkan setelah dia hafal 30 juz, bacaannya masih banyak yang kurang kurang tepat dan akhirnya memperbaiki memperbaikinya itu biasanya lebih sulit. Ya, memperbaiki hafalan itu biasanya lebih sulit daripada memperbaiki bacaan baru, Kak. Karena kalau hafalan terekam di memori ya, terekam di memori kita bacanya gini gini terus. Nah, nanti kalau bacaan kita salah, kurang tepat atau mungkin e, malah merubah makna gitu ya. Nah, ini dikhawatirkan akan berkelanjutan. Maka wajib bagi seseorang yang ingin menghafalkan Al-Quran, hendaknya dia memulai dari uh, mempelajari tahsinul Quran atau memperbaiki bacaannya ya, sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada dan dengan guru yang ada demikian penjelasan pada kesempatan kali ini dan sesi praktek pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti kelak insyaAllah di surga Allah Subhanahu Wataala dan semoga Allah Subhanahu Wataala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan menyayangi orang tua kita sebagaimana yang mereka menyayangi kita di waktu waktu kecil. Subhanakalau bihamdika sholala hikmah atas nasrka waktu bilik lebih kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi Kirim. terbaik, terbaik Anda ke rekening BNI Jogja kode 427 nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, Jogja. murnikan akidah, menyebarkan Terima